Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittisami hablillah walibtia'ani anil adatil jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah Fayaibadallah ibadallah itaqullaha Wala wa la tamutunna illa muslimun Faqallallahu ta'ana pi kitabihil karim A'udzubillahi s-sami'il alimina syaitan rajim Afalai yatadda baruna al-Quran Am'ala kulubihim akfaluhat Surat Muhammad ayat 24 Temanya dibalik ini Biar soleh asal gaul Biasanya bahwa temanya gapleh gaul tapi nggak apa-apalah bulak balik aja biar nggak gosong ya. Oke bukunya ada di depan, insya Allah. E, kenapa kita harus soleh? Tadi saya ngobrol sama Ustad Ahmad Jamil. Ustadz, saya memilih belajar membingkai, merangkai kesolehan biar kena apa yang Allah janjikan. Allah itu kan maha berkuasa ya, maha bisa. Maha mengendalikan, maha segalanya Maha berkemampuan Lahaula wala kuwa Tapi adal Tapi jangan viral ya Ini mah kita-kita aja Ada satu hal yang Allah tidak bisa Kaget pasti Ada satu hal yang Allah tidak bisa Tidak bisa apa Ustad? Allah tidak bisa berdusta suyu Inna kala tuhlipul <tuh> mi'at Tapi kenapa kecenderungan kita lebih percaya ke makhluk yang kadang PHP pemberi harapan palsu? Kalau Allah pemberi harapan pasti. Makanya saya bulat yakin Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Ketika saya ngobrol dengan ibu saya, mah boleh curhat nggak? Mau curhat apa, Evie? Evi? tuh stres, mah? Stres kenapa? Duit banyak, kebutuhan nggak ada. Coba. Bayangkan Stres apa sehat ini ya Karena duitnya yang saya miliki Walaupun banyak duit mainan monopoli Jadi stres Kerja, sedang, gaji Lumayan, kendaraan Punya istri cantik Enak sehat Kenapa saya bilang istri cantik ye? Curiga Ini masalah takdir udah hidup mah harus ganteng yang penting laku ngapain kayak kalian GGM ganteng-ganteng mubazir ya anak saya empat perempuan semua cantik-cantik perhatikan dengan seksama anak saya empat perempuan semua bukan perempuan saya empat beranak beda makna kalaupun iya ya biarin aja tuh nih masuk ke wilayah saya Ini kan masalah keberuntungan. Makanya orang soleh Allah akan berikan apapun yang dia mau. Mana Ustadz ayatnya ini dari Al Qur'an ngomong jangan kemana-mana pakai dalil dong. Lihat surat 21 ayat 105 Biar ngajinya nggak ada trik kamera. Ada yang bawa Qur'an di sini? Wah udah pada hafid udah di luar kepala semua ya. So, ada yang mau bacain? Mana? Teh Ayu yang tadi enakan bacaan Qurannya. Ada, sok. Saya bantu ya. Biar ngajinya nggak fiktif. Di sana, di sini kamera, di sini kamera enggak kuat lambaikan tangan. Kenapa harus soleh ini ayatnya? Ada, Bang. Baca artinya sajalah. Surat 21 ayat 105 berarti surat al ambia Posisi kanan sebelah bawah. Ah, kayak adi Hidayat saja. Al-Qur'an sudah saya posisikan di atas lemari siap, ada, bang, coba dikasih mixnya tenang ya, bacanya biar masuk ke hati ingin sukses dunia akhirat, ingin ini ayatnya capture bikin status upload, oke okay. nyala, bang so, cek, cek, cek mixnya oke okay. baca ayatnya, aja. Ayat gak tau dengan Arabnya juga gak apa-apa ayat 105 A'udu billahi minash shaytanir rajim Niklani ayatni Wa laqad katabna kata az-zaburi min ba'di zikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas-salihun Artinya Dan sungguh telah kami tulis dari dalam zabur setelah tertulis di dalam azikir laukul mahfud bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh yang pintar yang yang pinter. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. itu dengerin ayatnya gerak. Ulangi. Kenapa tertawa? Ini fakta loh dari sononya segitu berani beli enggak berani jangan sok urangi ulangi bumi ini akan diwariskan kepada siapa eh uh, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang sore ini perjanjian Allah MOU Allah sebelum manusia 50.000 tahun diciptakan ke dunia ini udah ditulis di lauhil mahfuz dalam jabur dalam Al-Qur'an surat al-ambiyah yakin Yuk, bingkai yuk, kesolehan, liat orang soleh, mahtiap, siapapun yang salat dapat broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin soleh? Tanpa belajar? Ganti nama jadi soleh. <lain> Semua orang panggil kita soleh. Kemana soleh? Pengen jadi hafid cepet? Pengen? Nah, ganti nama jadi hafid. Mana oh, hafid? Ah, ya, tapi Qurannya ngahva, buat apa? Ya, nggak apa-apa style metal, yang penting ngajinya Murata, sejuk. Nggak apa-apa kostum burger kill yang penting ngajinya tartil ya. Tujuh. Nggak apa-apa muka preman, yang penting hatinya beriman ya. Tujuh. Yang bahaya badan security, hati hello kitty, ah Tujuh. itu bahaya. Berarti ada indikasi LGBT. Rumus-rumus Quran itu dasar nul Quran, mudah. Ingin kayak berkahkan hidup. Orang berkah pasti kaya. Tapi orang kaya? Belum tentu berkah. Fil'aun kaya. Sa'labah kaya. Korun kaya. Shadad hamam kaya. Tutang kamun kaya. Itu yang Raja Mesir itu. Yang hartanya berlimpah. Kalau hanya kaya. Belum tentu berkah. Tapi orang berkah pasti. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah. Saat kau sedekah. Saat itu Allah kayakan. Ya. Maka nanti kalau punya Suami. Rada diganggu istri orang pelakor pelakor gitu sudah sedekahin aja biar kita kaya ya eh ini ini mempeng belum pada nikah nih harus siap mental kalau ingin kaya harus bersyuk, lain syakartum, dan sesayang apapun sama suami, dengan bakalan ikut mati nggak ishmasih tak silakan kamu mau silakan. Fain Mayitun Tapi setelah wafat, kamu mau ngapain? Kulmam ahbibta Katakan apa yang kamu cintai, cintai aja Tapi semua terpisah Istri jadi janda, anak jadi yatim Suami jadi duda, kita ikut nggak? Enggak Tapi yang unik masalah rezeki. rezekinya ketika suami wafat Kita masih makan nggak? Anak kita masih makan nggak? Masih pakai baju nggak? Pertanyaannya sederhana, yang ngasih rezeki berarti sahak Siapa? Allah oke okay. jadi pantas ketika Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan dari ketinggian Sidrotul Muntaha dua tempat yang tempat kembali manusia kelak yaitu surga dan neraka ketika Nabi melihat neraka Nabi kaget ini uritu nar aku melihat neraka Faidah aksaro ahliha kebanyakan yang mendudukinya Anissa An kagetlah perempuan saat itu wai Rasulullah kenapa perempuan jangan bertanya kenapa perempuan perempuan seperti apa yakfurnal asir yang mengkupuri pemberian suaminya maka harus jadi istri soleha itu yang dikasih suami berupa napkah ke ibu itu bukan dari suami, itu dari Allah makanya jangan dikupuri sebesar apapun, sesedikit apapun misalkan kita dikasih napkah seminggu, semiliar, syukuri Alhamdulillah lah insya kartum, itu janji Allah nanti Allah tambahkan kalau kufur inna azabila sadid maka perempuan banyak yang diazab gara-gara kata-katanya yang seperti sederhana aku nikah sama kamu beb aku nggak pernah dikasih apa-apa nggak -apa, pernah punya apa-apa kata suaminya nggak apa-apa, cuman apa-apaan itu baju kan baru aku beliin itu magic gear, magic comb dispenser dikorupsi nggak punya apa-apa nah Allah marah, hakikatnya itu kan pemberian Allah positifnya apa? Setelah paham ini Kalau teteh nanti punya suami telat ngasih nafkah Jangan menunggu dikasih Ambil saja langsung Dari dompetnya Nanti kalau suami marah Aku beb mau mengambil titipan Allah Setuju? Setuju? Setuju? Oke okay. Tapi ibu, teteh, akhwat jangan egois Kalau suami mati ikut nggak? Nggak. Berarti suami pun titipan Allah maka kalau suami diambil orang Jangan marah karena itu titipan Allah Ya Sedekahin aja Udah Teteh suka nggak punya suami Taat ke Allah Suka yakin Suami suka ke masjid suka Suka sedekah Suka tilawah suka gak? suka Berarti teteh tipikal Sisi yang soleha Karena menemakan suami yang soleh Ya nggak apa-apa kalau suami kita nanti nikah lagi nggak apa-apa nggak apa-apa kan menikah t perintah Allah Allah melarang nggak suami kita menikah lagi kenapa ibu berani-berani ngelarang melebihi Allah nah ini persoalannya yang harus diluruskan ya ada penyakit hati Afalaya tadabarun al-Quran Kenapa engkau tidak mentadabari Quran Amalakulubihim akvaluha, Atau memang di hatimu banyak penghalang-penghalang Rasa cinta surat atau ubah, Ayat 24 tuh Kul aba hukum Katakan, apabila bapak-bapamu, istri-istrimu, anak-anakmu, rumah-rumahmu, kendaraanmu, bisnismu, bla bla bla bla. Sampai ada delapan poin tuh yang menghalangi kita tauhid kepada Allah. Lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjahat di Allah, tidak akan tenang hidup. Maka kata mamah saya, Epi pengen tenang. Money is not everything. Uang bukan segalanya, But no money, everything is nothing. <tik> Tapi nggak punya uang, pusing juga sih. Tenang mah ingat ke Allah, pi. Maka saya berusaha disuruh nanda tangan kalender Allah ada, masalah tiada Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah Daripada kehilangan Allah karena sesuatu Allah dulu, Allah terus, Allah lagi, lagi, lagi Allah, Allah is forever Aku utama Allah tenang, aku utama Allah cukup Aku utama Allah amazing Aku utama Allah miracle, aku utama Allah unlimited Aku utama Allah luar biasa In Allah ana. Aku utama Allah tak terbatas ingat Allah hati tenang Allah bidikrillah tatainul dan sebaik baiknya dikir adalah kirohan Quran makanya kalau stress orang sholeh itu nggak kemana mana dia ambil wudhu dia salat dia tilawah karena ketika Quran dibaca Allah sedang bicara sama kita perhatikan isinya pasti itu jawabannya ketika kita resah gelisah gundah gulana melau risau galau ditinggalkan seorang langsung Allah kita baca ayatnya secara random Men menyatakan ala tahinu ala tahjan inallah ma'ana. jangan sedih karena aku lebih banyak stok kebaikan daripada apa yang kamu harapkan belum tentu apa yang kamu baik anggap baik itu baik buat kamu kenapa dia yang kamu inginkan pergi darimu karena aku cemburu padamu hambaku ketika kita menginginkan seorang lalu dia pergi dengan yang lain itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah karena Allah itu pencemburu Minta lagi sama Allah Ya Allah kalau memang dia bukan jodohku Dan tidak baik di sisiku Simpan dia di sisimu Ya Enak tahu Dekat dengan Allah mah hasbunallah wa ni'mal Ni'mal maulah wa ni'man Cuma nggak bisa kalau gak soleh Ngaku soleh salah Ngaku salah baru soleh paham? Aku mah soleh Tapi ngaji nggak pernah, rawatib anti, zuhur mengeluh, asar malas, maghrib dingin, isak gerah, tahajud, bergelut dengan selimut. Jakat merasa dicuri, poligami merasa didolimi, rawatib anti, ingin masuk surga, surga yang mana? Apa meni percaya diri, punya orang dalam, punya kenalan. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ndak kata mamah saya juga gitu. Terus Mas Happy gimana biar terkategorikan, terkelompokkan orang soleh Satu, buka Quran surat 3529 Kamu pengen apa aja pakai yang ini. Surat Fatir, surat 3529 Baca lagi, Mas. lah ada Mas. Mas duduknya di sini atuh. Sini, biar masuk TV. Sini. Ini Mas siapa namanya? Sok Mas Arif sini keren nih Mas Ari Sok Mas baca Quran surat 35 ayat 29 dengan Arabnya bolehlah biar langsung hafal one day one ayat ini rahasia hidup Ustadz Evi nih sampai dikutuk jadi Ustadz tuh ngamalin ayat ini dulu bukan Ustadz maafkan aku yang dulu jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi Sok baca Mas Oke, okay. surat 35 ayat 29 A'udhu billahi se on, on Innal ruudin. Ren. Inna wa akamu solata, wa aa, fa kumimarosa, wa aa, fa kumimarosa, sirran wa aanani, eteen, jouna, tigerata, lenta, bur. Perhatikan dengan seksama kalau pengen hidup enggak bau bangkrut ini anti gores ini. Siap. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Tenang Mas, kita terjemahkan pelan-pelan. Selalu always enggak pernah never garis bawahi selalu minimal one day one ayat dengan artinya. Membaca Quran. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? banyak yang tidak banyak mana yang membaca dengan yang mengartikan banyak yang membaca banyak mana yang mengartikan dengan yang memahami banyak yang mengartikan banyak mana yang memahami dengan yang mengamalkan banyak yang debat bawa karena memahami tanpa amal banyak mana yang mengamalkan dengan yang ikhlas semakin sedikit maka inaladina talayatlu tilawatan beda dengan ikro tilawah itu utlu ma baca sambil diartikan maka barangsiapa yang selalu membaca kitab Allah turunkan mas dan melaksanakan salat the real men go to masjid cowo yang salatnya masih di rumah jangan pakai sarung terlalu hebat pakai mukena berarti kamu cowo saleha pria muslimah lelaki ci ya ke masjid sebelum dik jangan menunggu orang mengantar kita ke masjid Artinya kita sudah mati ke masjid sebelum ke masjid kan. Wa tepat waktu berjamaah. Lalu Mas dan menginfatkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya. Sedekah. Sedekah mau terang-terangan ngasih contoh sama orang bebas mau sembunyi-bunyi ngelatih keikhlasan no problem. Apa jaminannya, Mas? Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Cater, tidak akan rugi. Ini siapa yang bicara? Allah. Berarti ini ayat anti bangkrut. Anti gores. Ya. Ah, kami berikan mereka perdagangan yang tidak akan merugi. Tidak hanya di sana keutamaannya. Turunkan Mas ayat 30-nya Mas. Biar nyahok semuanya. Artinya aja Mas. Agar Allah menyempurnakan pahala kepada sempurna. Mereka. Udah nggak bangkrut disempurnakan seperti hadirnya hari ini. Bahagia itu sederhana, tidak harus jadi bupati, wali kota atau gubernur. Ngapain riweh-riweh Bahagia itu sederhana. Aku ketemu kalian aja bahagia. Walaupun kita tidak sama di kartu penduduk, tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga ya. <tuk> keluarga teras dakwah GR. Terus kan Mas repot ah. Sok Mas. Sempurna lalu dan menambah karunianya. Ditambah. Uh, ya. Ditambah karu Rizki ditambah, lalu apalagi mas tidak hanya itu, saya pikir sungguh Allah maha pengampun, maha mensyukuri. Sudah di, tidak dibangkrutkan, ditambah rizki, karunia, diampuni dosa. Mau transaksi mana lagi yang kau ambil? Hal azulukum ala tijaratin tunjikum. Makanya ngaji, ngaji, ngaji, salat, salat, salat, sedekah, sedekah, sedekah. saya mah kerjaan tiap hari apa coba? Terima kasih. Sudah diterima dikasih kasih setiap detik berkah logika kumis buang kumis hari Jumat pakai silet tadi pagi sekarang udah tumbuh lagi buatan Allah itu kalau dipakai mas bukan ngurangin sok kita pakai sendal endorse jutaan kalau saya kan cowok endorse dari sendal sampai topi kecuali celana dalam ya karena nggak pernah ke foto semua endorse satu merek merek kalau heron kasiro mereknya tuh ya merek terima kasih Jadi kalau sendal maha pun dipakai mah nipisin, tapi kalau kaki dipakai nggak pakai sendal, nebelin. Ya. Sok. Pundak pakai nanggung. Itu bukan dekok, malah muncuguk, muncul. Ya. Lah ini Tuh tukang beca tuh. Kita mah biae, tukang beca mah keras karena dipakai tiap hari. Yakin enggak Allah? Surat Al-Baqarah 261, ya. Satu butir menjadi tujuh butir kali seratus, yakin nggak? Habiskan waktumu bermanja-manja dengan Allah. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Jangan berpikir hidup enak, berpikirlah mati enak. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat mening. Tapi mau masuk neraka, nggak mau atau mah? kamu nginjak puntung rokok pernah? pernah? panas iya apalagi nginjak puntung neraka eh, yaudah happy yang soleh ya apa mah amalan orang soleh yang tadi baca Quran sholat tepat waktu lalu bersedak oke okay. dibagi dua seset ya mana mas Dwi kalau mau ada yang tanya-tanya boleh? boleh ya sok dua ahwat dua ikhwan supaya urusan kelar ya jangan searah curhat sekarang saatnya curhat Oke Mas Ari boleh kembali ke alamnya <SILENCIO> terima kasih ya Mas ya Oke yang mau nanya boleh pakai kertas boleh ini tentang soleh tapi gaul eh ah, ya Nah untuk Hafid saya pakai metodenya one day one ayat 30 hari 30 ayat berarti kalau setahun 360 ayat ya dikutuk gue jadi Ustadz ada yang mau nanya Oke, maju sedikit sedikit. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi ustad mau tanya nama saya De Oktavianto dari Dari dari tadi. Oh dari tadi. Pernah nulis nama di uh, kartu keluarga belum? Oh, iya. Masih ikut. Saya tahu tidak harus dijelaskan. Oke okay, siap. Jadi pertanyaannya soal zakat uh, mal. zakat mal. Oke. Okay. Yeah. Uh, kan saya bekerja di salah satu perusahaan. Mm -hmm. Di situ kita uh, setiap bulan sudah diwajibkan untuk pasti ada potongan untuk zakat Iya Oke okay. jadi di saya pernah mendengar dari senior saya mm -hmm. kalau zakat mal itu ada beberapa syarat setuju syaratnya salah satunya seperti bebas dari hutang terus eh uh, yang saya kurang tahu itu zakat mal itu syaratnya itu kita tahu kemana itu uang-uang uh, kita itu mengalirnya okay. Iya itu bagaimana hukumnya kalau misal kita kan sudah di sudah sudah sudah dipotong gitu tapi mm -hmm. kita tidak tahu uh, kemana kemana uang kita di, di biak didistribusikan Iya. oke okay. Mas pernah disu, disunat rah tahu enggak potongannya kemana <laughs> oke okay. ada lagi masalahnya Ada lagi masalahnya? Uh, Sudah, mas, itu aja, Mas. Saya mau tanya, udah ngopi belum? oh diem diem baik. Oke, okay, Mas, satu dulu ya, biar selesai satu persoalan satu persoalan. Ini keren nih, udah advance pertanyaannya. Masalah jakat mal. Jakat itu banyak, ada jakat sejarah, perdagangan, jakat pertanian, jakat peternakan, jakat temuan. Ada Jakat Fitrah Nah ini yang ditanya Jakat Mah Anda posisinya sebagai karyawan nggak harus mengeluarkan Jakat Mah Jakat Mah mah Jakat Harta Kalau Anda punya aset Emas, simpanan e, Tijaro itu dikeluarkan 2,5% Kalaupun sudah jatuh nih sob Nah dulu ada Fikih Jakat Profesi Yusuf Kordowi itu mah hanya menganjurkan Bukan Jakat Sedekah Karena masa orang miskin kena nisab jakat sementara pengusaha-pengusaha yang di bidang jasa nggak kena jakat maka ditekanan sama pakai ataubah 60. Cuman kalau yang jadi masalah buat Mas siapa tadi namanya? Mas Mas Ade. Jadi dia ragu ketika menitipkan ke satu lembaga jakat distribusinya kemana Yang menindikasi langsung kalau ada keraguan menitipkan, makanya saya komper sih. Ketika Mas disunat, Mas tahu potongan sunat Mas kemana nah itu kan ragu jadinya kalau ragu jangan kata Nabi distribusikan langsung ya paham mas kalau belum paham ikuti saya le ilah ila. sok biar paham hidup selamat tidak ada dari yang ahwat ada yang mau bertanya ahwat ahwat mau bertanya silakan tentang apapun saya jawab dengan Alquran ya kalau Google menjawab semaunya kalau Al-Quran semuanya sok, sok saya jawab bagus sekali pertanyaannya sehingga Masya tidak perlu jawabannya gimana ada yang mau bertanya? Oh, boleh lewat kertas siap, atau ikhwan kembali kalau akhwat belum yeah. ada oh ada akhwatnya oh, yang... suka gitu, kalau mau pergi baru teriak kita nyatakan dia diam. capek karakter Hawa mah hawanya curiga. Siap. Mana suaranya? Mana? Oh, lewat kertas. Lewat kertas. Eh, uh, ini Mojang Ti Bandung iki kayak. Oh, sok. Bandung uh, naon? Untuk berhijrah, apa dulu yang diperbaiki? Pemahaman dulu atau penampilan dulu? Dari Ciwastra Pertanyaannya berat, kalau ditanyakan kepada kalian gak bakalan kuat biar aku aja yang menjawab Eh <SILENCIO> hijrah, kalau hijrah tuh yang dirubah apa dulu? Pemahaman dulu atau pakaian dulu? Ya bareng aja Kalau nggak bisa bareng ya satu-satu pemahaman dulu Mindset Karena banyak, kalau penampilan mah bisa disetting ya Tapi kan hijrah harus berangkat dari niat Saya berhijrah karena merubah pola fikir Tadinya dunia dirubah jadi akhirat Penampilan secara otomatis Akan mengikuti Jadi Allah mengeluarkan ayat inna Allah tidak melihat penampilannya Yang Allah lihat ketakwaannya Maka yang paling penting merubah mindset Dan keyakinan ketauhidan Jadi yang paling utama adalah merubah Fikiran, mindset, way of thing Frame of thing ya. Ada okay. lagi Pak Baik, Ada lagi ini uh, bagaimana cara berdakwah atau menyampaikan kebenaran di keluarga besar e, mereka di keluarga paman ini tidak ada yang mau sholat dan ngaji susah disuruh sholat dan ngaji cara yang baik memberi nasihat atau dakwah ke keluarga mereka itu seperti apa satu dengan contoh uswah kuduah dua rada sedikit ngemodal bikin keranda simpan di tengah rumah <ken> coba aja dulu jangan dulu komen biar mereka ingat mati yang saya praktekan mah itu dan itu efektif aslinya biarin dimarahin juga ada dakwah kok beli keranda simpan tengah rumah kalau keluarga kita belum mau beribadah ya oke okay? <ken> ini serius saudara iya <ken> yeah, iya yeah, yeah. bisa yeah. buat hadiah <ken> ulang coba tahun ya bisa hadiah ulang tahun <ken> Assalamualaikum Ustadz, apakah benar seorang yang tidak boleh e, tidak boleh mengkodok puasa apabila telah masuk bulan Sa'ban? Syukra. Batasan mengkodok itu sampai datang Ramadan datang, sampai datang ibarat akhir salat duhur itu waktu datang waktu ashar yang enggak boleh, emang melampaui itu. Apalagi bab hutang ya, cepat bayar, karena Rasulullah enggak mau menyolatkan sekelas syahid atau syuhada pun kalau masih terlitu apalagi hutang ke Allah nah, syakban bukan batasan kalaupun ada dalilnya dulu keluarin, Rasulullah malah menganjurkan, perbanyak saum ketika menjelang Ramadan datang kalau tidak punya yang pokok, saum sunnah daud, artinya masih dianjurkan yang sunnah aja dianjurkan, malah lagi yang wajib ya, jadi nggak ada urusan sama syakban, ada pemberhentian saum termasuk membayar kodok wajib itu, wajib dibayar kecuali memang tidak saumnya itu ber, ber, beralasan karena head karena sedang sakit kan ada solusi lain vidya ya gitu ada hey, lagi dari dari oke okay, okay, dari kewan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz assalamualaikum. Uh, saya ingin bertanya jadi sebenarnya esensi berhijrah itu seperti apa sih Ustadz kemudian dalam berhij berhijrah itu sebenarnya ada substansi apa di dalamnya itu loh Ustaz? siap okay. masih mas, siapa namanya nama saya Farhan Ustaz. Mas Farhan boleh kesini sebentar boleh Oke okay. Pak Dwi boleh saya bersedekah boleh-boleh nah, minum dulu minum dulu bismillah dulu minum dulu oke okay. okay. Pertanyaannya sederhana, esensi berhijrah itu apa sih? Yang pertama, yang kedua apa tadi? Hizra. Berkah, berkah. Takut ketinggalan pesawat ya? Ya, hati-hati usah ya. Iqbal duluan. Jatibaya, perasaannya enak. Jatibah. Sebenarnya hijrah itu apa? Tadi Mas di sana duduknya, disuruh pindah ke sini itu hijrah. Esensinya Mas merasakan ini yaitu esensinya ya sudah. Ya. Jawabannya pusing ya. Mas jadi bisa merasakan hijrah itu apa dan esensi hijrah itu apa kalau kitanya praktek nanti nyimpulin sendiri ya. Hijrahnya belum, minuman sudah dapat ya. Begitulah kalau pertanyaannya Lila. Kalau orang bekerja karena Allah, dunia melayani. Ya, jadi berijahnya harus karena Allah biar dapat oleh dan oleh-oleh. Ya, itu dapat oleh-oleh. Ini the, dari Mu'allaf bilangnya. Bagaimana cara menyikapi seseorang yang meremehkan saya karena saya memilih jalan yang lebih baik, yaitu memeluk agama Islam? Oke, Mu'allaf ini. Ya. Hmm. Bagaimana menyikapi seseorang yang meremehkan? Acuhin aja. Nabi aja diludahin nggak nggak nggak membalas meludahi. Kita tidak akan dihisap dengan omongan siapapun Yang akan menghisap kita malah kita sendiri Sing sabar ya Karena semua akan indah pada waktunya Kalau belum indah, belum waktunya Sing sabar ya Semua akan cie-cie pada waktunya Karena hijrah itu berat Lebih berat istiqomah dalam hijrah Kenapa istiqomah berat? Karena yang ringan adalah istirahat Sing sabar baik kita langsung doa aja karena sudah kurang tujuh menit lagi eh Nabi Ibrahim tidak meminta banyak ke Allah untuk generasinya sesuai tema kita Pernahkah Ibrahim memintai Allah jadikan anakku presiden jadikan anakku pengusaha enggak di Alquran ya badikan Ibrahim hanya minta dua hal rabbi habli minas sholihin karena orang sholih akan mendapatkan segalanya robbi jani muqimas sholah wa min duriyati ya Allah jadikan aku generasiku ahli sholat yuk orang berdoa itu aja yuk sekali saya semua sekali Allahumma Allahumma aslihli aslih dinilladhi dinilladhi dinil huwa ismatun, ismatun amri wa aslihli, wa aslihli dunia yallati biha maasi, maasi wa aslihli akhiratillati riham adi riham adi waj'ali waj'ali waj jayadatan jayadatan hayatani hayatani khairin waj'ali waj'ali rahatan rahatan fi kulli, kulli, ra ra kulli, kulli sharrin rabbi, rabbi habli habli hukma, hukma wa alhiqni wa alhiqni Habli minas-sālihīn. Minas-sālihīn. Rabbij'āni muqīmas-salāh. Rabbij'āni muqīmas-salāh. Wa min durriyyatī. Wa min durriyyatī. Rabbanā. Rabbanā. Taqabbal du'ā. Taqabbal Innaka antas-samī'ul-'alīm. Wa tub Innaka antat tawwābur Alhamdulillah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana athina fidunyasana. Ropi ala ruti asana, asana wa kinna azabandang. Boleh saya tutup dengan pantun? Siap. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi? Punten, sorry tuh saya. Ceramanya enggak dipanjang-panjang. Itu trikustad epi, biar diundang lagi. Mesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.